Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma cinti salli Allahumma cinti dan selamatkanlah Rasulullah. Allahumma cinti dan selamatkanlah Rasulullah. Allahumma cinti dan selamatkanlah Rasulullah. Allahumma cinti dan selamatkanlah Rasulullah. Allahumma cinti dan selamatkanlah Allahumma cinti dan selamatkanlah Rasulullah. Allahumma cinti dan selamatkanlah Rasulullah. Allahumma Wa tufaqihuna bihafiddin wa ala ali wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin khususnya pemirsa dimanapun anda berada para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah malam hari ini bisa ngumpul kembali di Majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sehat sehah wal'afiyah InsyaAllah yang kurang sehat jadi sehat Yang sakit jadi sembuh Yang sehat awet sehatnya selama-lamanya Amin Allahumma Amin Kita masih di bab membahas Alhamdulillahirabbil alamin Segala puji syukur itu miliknya Allah Yang memelihara alam semesta Pertanyaan pertama saya di malam hari ini Jenengan kinten-kinten pantas dipuji gak? Saya pantas dipuji gak? Duh kok gitu Sebetulnya kita ini pantas dipuji tak kita gitu dah. Kita pantas dipuji tak. Saya kasih gambaran dulu ya. Ada orang punya motor, motornya motor pinjaman. Motornya pin, pinjaman. Motornya bagus banget. Ada orang ngomong, wah kamu motor kamu bagus, motor kamu hebat, motor kamu luar biasa. Ini orang yang Minjem motor tadi itu, terus mesem-mesem. Oh iya, oh memang. Oh ini bagus. Saya mau nanya, ini orang kira-kira termasuk orang normal atau agak gak normal? Gak normal? Kenapa kok gak normal? Oh bukan barangnya, dia tahu itu bukan miliknya, dipuji-puji, dikatakan itu miliknya, dia kok mesem, oh iya seakan-akan itu miliknya. Nah kira-kira itu termasuk orang yang Apa ya Cerdas atau rojok lupa diri Lupa di, diri Betul kan Kurang lebih seperti itu Nah sekarang kalau Anda punya wajah yang tampan Ibu-ibu punya wajah yang cantik Sebetulnya milik siapa itu Milik Allah Nah kalau dipuji semua orang Wah kamu gua untung ya Masya Allah Gak ada orang yang ganteng seperti kamu, terus mesam mesem sendiri itu kira-kira termasuk normal atau rodok gimana? Orang umum nganggap normal gitu kan? Oh wajah-wajah saya, orang saya dipuji kan ya seneng ya wajar gitu kan? Normal. Tapi buat orang yang yang tahu, orang yang tahu, dia katakan kesian orang ini. Oh, wajah itu wajah pinjaman, yang minjamin Allah, yang ngasih Allah. Kok dia tidak kembalikan pujian itu kepada Allah? Maka ketika orang tidak mengembalikan pujian yang ditujukan kepadanya kepada Allah Itulah saatnya manusia mulai lupa atas nekmatnya Allah Saatnya mulai lupa atas nekmatnya Allah Karena yang ngasih sudah dilupakan Yang minjemin sudah dilupakan Makanya di Al-Fatihah kita diajari jangan lupa siapa yang ngasih kamu. Jangan lupa siapa yang minjemin kamu. Karena semua yang kamu miliki bukan milikmu. Itu lillahi rabbil alamin. Miliknya Allah yang memelihara alam semesta. Lah kamu tidak punya apa apa. Makanya ojo GR, ojo gede rumong-rumongsa. So. Jangan kamu merasa, merasa, merasa dan merasa padahal kamu tidak punya apa-apa yang bisa untuk dibanggakan sejatinya, semua miliknya Allah. Pertanyaan kedua, lah selama ini kita sudah bisa begitu atau masih begitu? Sudah bisa mengembalikan itu miliknya Allah atau kita merasa itu milik kita? Jangankan kok merasa milik kita, milik orang lain aja kita, aku milik kita kok. Milik kita ini yang sudah melekat di diri kita, kita kembalikan kepada Allah. Itu masih jauh. Yang miliknya orang lain kadang diakui itu miliki, milik kita. Sangat lupa kita ini. Makanya kita diperintahkan ingat satu hari tujuh belas rokaat. Satu hari tujuh belas rokaat. Untuk senantiasa mengucapkan alamin Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Jadi yang punya pujian adalah Allah. Terus yang membuat kita bisa muji siapa? Yang gerakkan listan kita untuk muji Allah kira-kira siapa? Allah Berarti sebetulnya yang memuji siapa? Yang memuji sebetulnya siapa? Allah Lihat terus yang dipuji siapa? Allah Berarti jenengan ada ndak? Silahkan mumet Makanya Qul huwallahu ahad Katakanlah Allah yang Maha Esa. Jadi yang muji antasyakir wa antal masyukur. Engkau yang yang bersyukur dan engkau yang disyukuri. Itu hakikatnya begitu. Makanya ketika kita sudah bisa mampu muji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Suruh ingat lagi. Awak muqiyolai hey, sopobo. Kamu tidak bisa apa? Apa? Lisan kamu yang muji hati kamu yang ingat. Itu yang ngasih juga Allah. Kekuatan yang ngasih juga Allah. Ingatnya yang ngasih juga Allah. Berarti kamu tidak punya apa? Apa. Makanya jangan sombong lagi dengan amal solehmu. Kalau ada manusia bisa begitu berarti manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa ya. Tidak ada sombong. Tidak ada rasa punya. Selalu ingat kalau itu miliknya Allah. Dan dia kembalikan semua kepada Allah itulah hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Sungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi dan sungguhnya kepada Allah kami kembali. Hakikatnya seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara seputar ini masih puji memuji, masih syukur mensyukuri ya. Bagaimana bersyukur dan man Syukuri. Karena itulah Allah paling tidak suka Kalau ada manusia yang melupakan orang yang Memberi dia sesuatu Allah paling enggak suka kepada manusia Yang melupakan orang yang memberi dia sesuatu Suatu pertolongan, suatu kebajikan Artinya Yang memberikan budi kepadanya Alias kita ini punya utang budi pada orang lain Apapun itu sekecil apapun kok kita lupakan orang yang sudah baik tadi, maka Allah paling tidak suka pada manusia yang seperti itu. Kita diperintahkan Allah untuk ingat budinya orang lain. Budi orang lain sekecil apapun disuruh mengingat. Makanya Allah mensyaratkan kalau mau syukur kepada Allah, syaratnya harus berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadamu. Dalam hadis Rasul bersabda Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Berarti Islam ini indah atau enggak indah? Indahnya luar biasa ya. Kita disuruh ingat baiknya orang lain. Saya sempitkan lagi. Sempitkan lagi. Kalau kita bagi-bagi orang yang menjadi perantara datangnya kebaikan kepada kita Yang menjadi perantara datangnya kebaikan kepada kita Itu nomor satu Tentu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nomor dua Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa Karena kalau tidak ada sahabat yang tidak sampai kepada kita kan Nah, setelah sahabat berarti ya orang-orang yang soleh para awliya wa para ulama Nah kemudian siapa? Setelah itu yang paling kita hutang budi Saya mau nanya pada jenengan semua Kira-kira kita ini kenal Islam yang pertama kali mengajarkan Islam kepada kita siapa? Orang tua Jadi orang tua kita ini lengkap mengajari Islam iya Ngasih makan Iya Ngelindungi Iya Bisakah kita membalas budinya Bisa kira-kira Coba enggak. saya mau nanya Kulit ini kira-kira jadi Jadi tumbuh bagus Tumbuh bagus begitu saja Atau karena kecil kita dikasih makan dan minum orang tua Dikasan, kasih makan, kasih nih Minum Kira-kira kita waktu kecil dilindungi enggak? Jangan sampai kulitnya kena setrika. Jangan sampai kena kompor yang panas ketika menyala. Dilindungi enggak kira-kira? Dilindungi. Berarti kulit bagus ini termasuk jasanya siapa? Jasanya orang tua. Ini baru kulit ya. Jasanya orang tua. Bisa enggak jenengan membalas? Membalas satu ini saja. Belum. Apalagi membalas bagaimana kita bisa syahadat. Bisa masuk Islam Berkat orang tua kita Tidak mungkin bisa kita balas Makanya Allah paling benci Pada anak yang tidak tahu budi Pada orang tuanya Kalau dalam bahasa kerennya Anak durhaka Anak durhaka ini paling dibenci oleh Allah subhanahu SWT Kaitannya apa? Karena tidak syukur Kaitannya tidak ber Bersyukur dan Allah sudah mengancam la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Makanya orang yang enggak mau kenal sama Allah, enggak mau syahadat kepada Allah, ancamannya neraka abadi. Karena enggak terima kasih kepada kepada Allah, enggak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta Tapi yang mau syahadat, mau mengakui Allah, mau kenal Allah, mau ingat pada Rasulullah yang sudah bawa kebaikan tersebut sama Allah diganjar dikasih surga walaupun sekedar syahadat amalnya belum ada sama sekali hidupnya masih penuh maksiat itu jaminannya tetap surga meskipun nanti mampir dulu karena syarat dan ketentuan berlaku ya tapi toh nantinya masuk surga kenapa Allah membalas karena dia mau bersyukur pada Allah sebagai Tuhannya Maka Allah membalasnya dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu, sebetulnya inti dari hidup ini adalah syukur. Sebetulnya inti dari hidup ini adalah syukur. Karena itulah orang bangun tidur sama Rasul diajari disuruh syukur. Bangun tidur kan disuruh Syukur alhamdulillahilladzi ahyaana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur disyukur. Kemudian ketika kita masuk surga langkah kaki pertama kali yang diucapkan adalah syukur alhamdulillah. Syukur ini kalau sudah betul-betul mengakar dalam hati saya tadi mencoba merasakan ketika pulang dari jumatan di atas motor gitu menikmati alhamdulillah bisa ngirup udara Coba merasakan Terus saya bayangkan Orang-orang soleh yang bisa 24 jam Selalu syukur Itu enaknya seperti apa ya kira-kira ya 24 jam dalam Dalam syukur Enaknya seperti apa Tidak ada hidup susah ketika orang itu berada dalam Maqam syukur Tidak ada susahnya Karena syukur itu adalah inti dari kehidupan Syukur berarti ingat Kepada yang disyukuri Yaitu ingat kepada Allah Subhanahu. Wa Di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah kaitkan syukur itu dengan Rabbil Alamin Asma Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji syukur Hanya miliknya Allah dan untuk Allah Rabbil Alamin Kenapa kau pakai kata Rabbil Bukan kata yang lain. Robun, nah, Robun itu artinya apa? Yang maha memelihara. Maha memelihara. Kalau Robil alamin, yang maha memelihara alam semesta. Alam semesta itu apa? Mares termasuk diantaranya. Venus termasuk di antaranya. Jupiter termasuk di antaranya. Bumi termasuk di antaranya. Dan sebagian kecil itu dari alam semesta. Alam semesta dalam arti segala sesuatu selain Allah. Entah Nabi, entah Rasul, siapapun itu. Apapun itu, segala sesuatu selain Allah. Entah surga, entah neraka. Jangan pernah tahu, neraka kepanasan. Jadi neraka itu kepanasan. Seperti kalau kita punya apa itu yang buat kalau ngempukkan daging itu apa namanya? Ibu-ibu? Oh, tahu tuh ibu-ibu. Masya Allah. Bidangnya memang. Presto. Presto itu kan di, di tengahnya ada lubang untuk buang udara kan? Jadi kalau di dalam tidak terlalu panas kan? ada uap yang disemprotkan. Begitu kan? Nah, neraka itu dipanasi sama Allah, panas betul Dan ditutup Bayangkan nanti manusia Dimasukkan ke dalamnya seperti apa kira-kira Walaupun terbuka Tapi ditutup, jadi Panasnya gak bisa kelu keluar Nah, nerakanya Sambat Ya Allah, aku kepanasan Bisa kita Bayangkan Rokok, sambat kepanasan Neraka itu kan api gitu kan. Lah apinya saja sudah sambal. Aku kepanasan, terlampau panas. Minta izin sama Allah untuk ambekan. Ya Allah izinkan saya untuk mengeluarkan panas saya. Sama Allah diizinkan. Boleh, boleh dikeluarkan. Setahun itu neraka mengeluarkan panasnya dua kali. Mengeluarkan panasnya dua kali. Untuk mengurangi tekanan panas yang dirasakan oleh neraka si panas. Ya, neraka yang panas itu yang membakar karena kepanasan diizinkan sama Allah setahun dua kali mengeluarkan panasnya sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih al-Bukhari. Ya, mengeluarkan panas. Yang satu menjadi di antaranya sakit panas yang sangat tinggi. Fa inasiddatul har min fa'ijannam. Panas demam yang sangat tinggi itu sebetulnya bagian dari Contoh-contoh panasnya adalah neraka. Kita kenal ada musim panas, ada musim dingin. Lah musim panas itu merupakan hembusan panasnya api neraka yang sampai ke muka bumi. Pakar apa tuh? Pakar ge geologi, dah geologi atau apa? Percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi saya percaya nabi saya paham kan pakar geologi mungkin belum sampai pengetahuannya ya enggak apa-apa tapi pengetahuan nabi saya udah sam sampai jadi saya ikut pengetahuan nabi saya mau saya udah punya nabi yang pintar ngapain saya mikir pengetahuannya orang lah lain artinya terus piye musuh enggak masuk akal rokok panasnya tekan du dunia itu musim panas kan karena suhu bumi naik panas matahari bla bla bla itu kan teorinya orang-orangnya bisa teh teori. Nah, kalau sudah yang punya neraka yang ngomong dan yang sudah pernah nginguk neraka yang ngomong yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan pernah survei ke neraka. Jenengan pernah survei neraka? Belum, mau survei neraka. Nah, kalau Rasulullah yang survei neraka sallallahu alaihi wasallam, malaikatnya diperintahkan mesum, ayo mesum kamu kan begitu. Coba kalau kita yang survei neraka. Jorokno sisane gitu kan. Na'udzubillah min min thalik. Rasulullah udah pernah survei neraka, udah ngerti neraka seperti apa nyampaikan informasinya kepada kita semua satu jadi musim panas satu jadi musim dingin pertanyaan lo lah, kok neraka juga bisa mengembuskan panas yang menjadi musim dingin karena dingin itu bagian dari neraka dingin yang sangat bagian dari neraka zamhariro jadi neraka itu ada neraka es ya, tapi panas karena minus berapa itu kira-kira ya ya minusnya itu mungkin minus miliaran itu. Kita tahu batu, es batu itu kalau dipegang, digenggem panas atau dingin? Panas. Ya kan? Panas. Dulur es itu panas itu. Dingin tapi dia apa? Panas. Nah, ini neraka sama Allah dipelihara. Ojo nganti nerakone kepanasan. Jangan sampai nerakanya kepanasan diizinkan untuk ambekan. Tarik nafas dan mengeluarkan nafasnya Itu neraka dipelihara sama Allah Subhanahu wa ta'ala Alam semesta ini sama Allah dipelihara Jangan sampai rusak dipelihara sama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang memelihara semuanya itu Nah kita disuruh sama Allah Syukuri Allah Yang memelihara alam Semesta Memelihara itu artinya apa? Banyak diantara kita Mampu membeli tapi tidak mampu merawat, betul? Banyak di antara ibu-ibu yang mampu hamil dan mampu melahirkan, tapi tidak mampu membesarkan, betul, ibu? Betulnya kok mantap, betul? Betul, ya. Jadi nggak mampu membesarkan. Waktu kah hamil, Insya Allah mampu sayang, gilus gilus. Insya Allah kamu jangan seperti ibu ya, nggak cantik. Semoga kamu cantiknya seperti Fulana. Ngomong sayang, di perut di, di, di sayang sayang di perut, disayang sayang Tapi begitu lahir setahun dua tahun, mulai caci maki muncul, Iya kan? Caci maki muncul. Kemudian mulai kasar kepada ah, anaknya, mulai main ta, tangan dan lain sebagainya. Gak bisa merawatnya, gak bisa merawatnya gak, gak bisa. Kita lihat. Dulu di Indonesia ini negara yang kita cintai banyak telepon umum. Betul kan? Telepon umum itu dikasih sama Telkom baru atau bekas? Baru. Baru pol anyar tempelkan. Kira-kira itu masyarakat bisa merawatnya atau merusaknya? Ya, Maka bisa, tapi merawat tidak bisa. Kita buat lebih gede lagi. Bumi ini kita lahir dikasih bumi. Indah atau enggak indah? Indah. Maka kita bisa enggak? Bisa. Merawatnya? Tidak bisa. Kita ru, rusak bumi ini. Nah Allah SWT menciptakan kita dan merawat kita. Allah menciptakan kita merawat kita. Buktinya begini. Bayi itu lahir. Ui, ui. Seandainya ibu yang melahirkan meninggal dunia di tengah hutan. Atau di tengah sahara. Tapi bayi ini keluar, jub Maka bayi ini akan mampu bertahan hidup Kurang lebih selama 3 hari tanpa makan dan tanpa minum Gak percaya, tanya sama dokter Ya, gak percaya, tanya, tanya sama dokter Makanya ibu-ibu, itu kalau ada istilah Asi apa itu? Asi apa bu? Eksklusif Nah, Asi eksklusif artinya Bayi lahir tidak boleh minum kecuali minum ah? asli. Kan begitu. Nah, Kalau ibu yang tidak paham, ini belahir kok tidak keluar asinya, Bingung. Ini bayi saya belum minum. Bingung kan? Dikasih tahu sama dokternya, tidak apa-apa bu. Tunggu aja sehari lagi dicoba terus. Gitu kan? Ngeyel. Nanti anak saya mati ini. Tidak minum ini. Ngeyel begitu. Padahal dikasih tahu sama dokter, tidak apa-apa. Ini masih bagus kondisinya. Seperti barang saja. Ya. Kondisinya masih Bagus coba dipaksa terus di, di, dilatih gitu kan dua hari sudah dua hari ibunya bingung kadang bapaknya mengesel udah udahlah usah terus sama dokternya kasih susu formula ya kasih susu formula jangan asih eksklusif eksklusif apa eksklusifan gitu mati anakmu tambah nunggu oh awakmu resep mutu asin nih kok padahal di bapak sok komentar ngomongnya seperti itu dokternya ngomong pertahankan dulu pertahankan dulu ditunggu sama dokter sampai tiga hari Kecuali kalau bayinya enggak normal. Baru sehari udah kuning. Eh, ya sudah aku kuning. Maka di situ harus ada pertolongan. Yang normal sampai tiga hari. Kenapa? Karena bayi itu lahir, dia sudah nyimpen cairan di dalam tubuhnya untuk makan dan minum selama tiga hari. Nah, siapa yang ngatur bayi itu bisa nyimpen cairan selama tiga hari untuk bekal makan dan minum? Siapa yang ngatur itu? Allah Rabbal Alamin diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya, Rabb Allah Maha memelihara. Coba kita ini, kita manusia, kita kan punya keinginan untuk melek luar biasa toh? Melek. Yang ngasih rasa ngantuk siapa? Allah. Seandainya kita enggak dikasih rasa ngantuk seminggu, jadinya apa? <laughs> Jalannya melayang, raiso melaku, gitu kan? ngawang, nabrak-nabrak oh, gak bisa ngantuk, gak bisa tidur seminggu, kan kacau itu kan kacau, nih. seminggu gak bisa tih? tidur, lah yang kasih ngantuk nih Allah, dalam rangka memelihara manusia, biar dia sehat pikirannya, sehat badannya enak hidupnya, kasih dia ngantuk, biar dia tih? tidur dipaksa tidur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya doanya alhamdulillah, di ahyana ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, menidurkan kan kami Siapa yang tidurkan? Allah Dikasih ngantuk Sama Allah Subhanahu SWT Kemudian rasa lapar Siapa yang ngasih rasa lapar? Coba kalau jenengan Tidak bisa lapar selama seminggu Tidak bisa lapar Jadi tidak jualan makan Tidak nafsu tidak bisa lapar seminggu Jadi manusia super atau cepat mati? Yang ada ya cepat mati Bukan manusia super Kan begitu Nah, Allah kasih rasa lapar dalam rangka Memelihara manusia Kita ambil yang lebih Sederhana dan lebih mudah lagi Kita malam tadi Tidur atau enggak tidur Semenjak jenengan lahir sampai hari ini Sampai hari ini Semenjak anda lahir, semenjak saya lahir, semenjak kita lahir Sampai hari ini Dalam tidur kita, pernahkah Telinga kita dimasuki cecak? Tidak pernah Pernahkah semut masuk hidung kita? Semut, kita tidur di samping sarang semut gak jauh. Pernahkah semut masuk ke ke dalam hidung kita nih semut? Tidak, telinga kita. Tidak kan? Padahal kira-kira telinga kita itu aromanya enak atau nggak enak? Kalau di, dari dekat masuk dikit gitu loh, aromanya tidak tidak enak. Kenapa kok semut gak mendekati ini binatang kok tidak mendekati kita Kenapa karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wataalla kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wataalla lah bukan cuman kita ini kalau diteliti di kalau dokter ada di samping saya akan bisa menerangkan bagaimana Allah menjaga tubuh kita ini bagaimana Allah memelihara tubuh tubuh kita lah Allah katakan Aku yang memelihara alam semesta kalian syukuroh sama saya gitu terima kasih sama sama saya Nah kita ini hidup dipelihara semuanya dijaga semuanya lah ini tadi turun hujan atau nggak turun hujan turun hujan air itu asalnya dari mana itu air hujan tuh ah asalnya ya semua dari Allah kita bicara asalnya dari dari laut dari mana lagi sungai betul kan artinya dari muka bumi terus dibawa kemana ke atas, yang bawa ke atas itu perantaraannya apa? Karena kena sinar matahari dipanaskan, akhirnya naik ke ke atas. Terus yang menghentikan di udara siapa? Yang menghentikan di udara siapa? Allah menghentikan. Caranya Allah menghentikan air ini biar tidak keluar angkasa. Caranya bagaimana? Coba anda pikirkan. Anda kata air ini naik keluar angkasa. Dalam waktu setahun kira-kira bumi kering atau enggak kering? Kering. Habis. Tapi ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah menahan agar air ini tidak keluar dari muka bumi? Ini kan suatu yang luar biasa. Subhanallah. Gimana caranya? Allah jadikan suhu di atas bumi ini semakin naik, semakin dingin, semakin minus, semakin minus derajat, semakin minus derajat. Kok bisa? Karena bumi ini dikelilingi oleh Allah Dengan tujuh lapis atmosfer Lapisan demi lapisan Demi lapisan demi lapisan Dijaga sama Allah Jangan sampai ada air yang bisa keluar Jangan sampai ada udara yang bisa keluar Bayangkan Oksigen di muka bumi bocor Kira-kira bagaimana? Kiamat Selesai The end bubar, gitu kan? dijaga sama Allah ini bukan setahun dua tahun, dijaga tanpa kelihatan penjaganya, betul kan? dijaga tanpa kelihatan penjaganya. Seandainya penjaga penjaga yang Allah tempatkan itu kelihatan, jeneng kan nggak bisa hidup. Itulah hikmatullah. Malaikat dibuat gak ketuhan, malaikat ketuhan, mumet kita ini. kanan misinya tidak catat gitu somu, kelihatan malaikatnya ada tuh. Banyak betul nih. Sebentar kelihatan malaikat datang. Us, us. Ngapain? Hadir majelis. Malaikat gitu ya. Terus kelihatan malaikat siwar siwar. Malaikat siwar siwar. Kenapa? Lagi cari pengajian. Sus. Malaikat siwar siwar. Bisa hidup atau stres di tempat? Mati serangan jantung. Nggak kuat. Hikmatullah ditutup. Nggak kelihatan tuh malaikat. Bayangkan kelihatan malaikat di langit-langit. Takut orang kan. Wah, ada yang sayapnya empat, ada yang sayapnya seratus. Wah ada yang sayapnya 200, ada yang sayapnya 300 Wah ada yang sayapnya 50 Terus ngepakkan bareng Suara telinga kita enggak ditutup sama Allah Kurunguh kepakan sayap malaikat Baru 200 ribu mabur dekat jenengan Jenengan sudah takut kok Betul kan? Nah ini kira-kira kepakan sayap malaikat Kira-kira bagaimana? Apa enggak mikir, enggak lihat? Apa enggak merenungkan semua itu? Kenapa kok dibuat sama Allah? Tidak bisa lepas Dilapisi semua itu. Begitu ada atmosfer ditutup ini. Ditutup sama Allah Ta'ala. Udara enggak bisa keluar. Air naik. Dibuat beku oleh Allah SWT. Betul kan? Beku. Beku tidak langsung dicairkan sama Allah. Tidak langsung dicairkan. Dikiring dulu dibawa ke tempat yang kira-kira pantas. Dibawa ke tempat yang pantas. Sebetulnya, andai kata manusia itu Tidak merusak alam, banjir itu tidak mungkin ada Banjir itu tidak mungkin ada Dan seandainya manusia itu taat pada aturannya Allah Ta'ala, tidak mungkin ada manusia Kebanjiran Kan tidak mungkin kita cari tempat yang namanya Tempat rendah dibuat tempat tinggal loh. Tempat rendah pasti datangi ya air Kalau cari tempat tinggal, ya tempat yang agak tinggi Kan seperti, seperti itu Kalau pohon-pohon tidak ditebangi Semena-mena Otomatis air itu yang turun akan ditahan oleh po? pohon. Satu pohon akan nyimpen, diminum sama pohonnya, diminum sama pohonnya. Nih saya bantu nyimpen Tapi sekarang pohon habis. Manusia nekat ini. Wah kita udah bisa bangun rumah yang bagus-bagus, pondasi bagus-bagus, tempat yang lembah-lembah sekalipun di situ dibangun ru rumah. Kita mampu bangun bendungan-bendungan yang yang hebat. Bangun bendungan silakan, bangun bendungan. Lependungan yang berludak kientan-kientan peribun. Eh ya, pendungannya jebol ya kira-kira bagai -kira bagaimana? Karena aturannya Allah tidak di dipakai oleh manu, manusia, manusia yang langgar gitu. Makanya kalau jadi banjir jangan salahkan Allah. Kusti, kenapa saya kebanjiran? Salamu dewi. Jawabannya kan begitu. Salamu de dewi. Tapi ya kita ngalem boleh ya Allah, tolong jangan banjirnya jangan sampai kena saya ya Allah ya itu boleh bagus. Jadi kalau kebanjiran, jangan salahkan Allah. Allah udah ngatur alam ini sangat ba, bagus. Kalau ada rusak, itu ulahnya Manu. Manusia yang rusak. Allah udah ngaturnya, alamin nggak mungkin, nggak benar aturannya. Pasti benar, pasti bagus. Semua so, Allah bawah ini. Hujan di sini. Ya kan? Hujan di sini. Coba bayangkan. Air segitu banyak, bareng sepulau Jawa, sekian bulan. Ini Pulau Jawa ini hujan berapa bulan nih? Sekian? Bulan. Kalau kita lihat banjirnya banyak atau dikit? Coba dibandingkan dengan hujan yang sekian bulan sepanjang Pulau Jawa. Banjir yang kita dengar itu setelahnya areanya banyak atau dikit? Dikit kan? Dikit. Kenapa? Karena aturannya Allah luar biasa. Kalau Allah buat aturan yang luar biasa, itu tanah. Dibuat Allah keras semua sama Allah. Tanah sini keras, sini keras, sini keras, sini keras. Ya, cepat mati kita. Hujan satu bulan kelelep semua. Tapi Allah buat tanah di sini sifatnya itu hanya menyerap. Yang di sini dibuat keras biar nanti ngalirkan airnya ke ngalir ke tempat yang yang lain tidak diserap di situ. Tanah di sini dibuat rendah biar airnya bisa ditampung di di sana. Tanah di sini dibuat begini, tanah di sini dibuat begini. Allah yang ngatur bentuknya itu, bukan asal-asalan. Jangan dikira gunung itu naik asal-asalan. Itu semua ada perhitungannya. Kenapa dibuat ketinggian sekian di sebelah sini? Kenapa di sini dibuatnya agak pendek? Kenapa di Kalimantan susah cari gunung? Di bawah Jawa gunung banyak di mana-mana. Betul kan? Karena Allah yang ngatur. Itu ada aturannya semua. Oh gunung ini pasak-pasaknya bumi kok. Judulnya kalau paku itu masuk, orang nutuk kan tahu. Tuk-tuk-tuk. Sambilnya jauh, jauh. Jauh kelebuan ya. Jangan terlampau masuk. Ini pakunya yang kecil aja. Jangan paku yang be... Zahir ini kalau pakunya kebesaran jebol nanti tempoknya. Ini pakunya yang yang kecil. Allah ngatur semua itu ada atur aturannya. Manusia hebat, gunungnya dikepras. Betul kan? Gunungnya dikepras, dikeruk. Uh, anjir ini. Keruk semua gunungnya. Dikepras, dikeruk, dikepras, dikeruk. Saya mau tanya, kayak seimbangannya bumi berubah atau enggak berubah? Berubah. Siapa yang merusak? Manu, manusia. Nah untungnya itu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak langsung remukkan menungso ini Gai tenggang waktu Dikasih kesempatan untuk tobat Dikasih kesempatan untuk memperba memperbaiki Makanya kita disuruh ingat, -ingat alamin. Afi anfusikum afalatub sirun Dalam diri kalian apa kalian tidak lihat Bagaimana Allah memelihara kalian semua Bagaimana Allah mengatur kehidupan kalian semua Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau perenung begini itu terus kita krosonya apa? Dengarkan saya ngomong begini yang dirasakan apa? Hah? Mahabesarnya Allah. Bisa-bisa kroso -bisa gitu ya. Berarti Allah ini memang betul-betul luar luar biasa. Lah terus kira-kira kita ini siapa? Terus kalau ada orang kok bangga dengan pinternya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan sugihnya, bangga dengan pangkatnya, bangga dengan pengikutnya, bangga dengan ini dia. Ya. Wah saya, wah saya. Bangga dengan itu-itunya. Kira-kira ini sebetulnya termasuk gimana ya? Setelah saya ceritakan Allah seperti itu ringkaskan Allah seperti itu. Kok ada orang bangga dengan saya, oh, saya, saya? Ada orang begitu. Jangan terus lihat orang ini kira-kira bagaimana? Sian orang ini Sia, Saanoh, rumong so merasa hebat, merasa luar biasa. Kamu itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa apanya Makanya orang-orang yang udah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahirobbilalamin. Sibukkan diri memuji Allah. Jangan sibukkan diri memuji manusia. Kalau tau kamu puji manusia, manusia yang Allah perintahkan kamu untuk memujinya. Dan kita disuruh puji manusia yang Allah perintahkan betul betul untuk dipuji adalah Nabi Muhammad SAW. Dan namanya aja sudah yang terpuji, yang banyak memperoleh pujian Muhammad itu SAW. Dari hamd, dari tahmid, dari alhamdulillah asalnya dari situ aplikasi jadi Muhammad yang banyak memperoleh pujian. Allah ngasih nama Nabi Muhammad itu sudah hamd pujian. Memang Rasul ditempatkan sama Allah memang untuk dipuji. Wa laka dhikrak dan telah kami angkat setinggi mungkin sebutanmu wahai Rasul. Pujianmu itu sudah, sudah diletakkan yang paling tinggi, paling tinggi. Jadi kita ini boleh muji cuma muji Rasul. Muji orang-orang yang memang dipuji Allah Subhanahu wa Muji yang sifatnya ibadah. Tapi kalau muji-muji yang lain itu, tidak usah, ngapain. Makanya orang-orang saya sibuk di dirinya muji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sibuk begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Sibuknya begitu. Dan alam semesta ini hanya diisi sebetulnya makhluk-makhluk yang muji Allah yang kita tidak lihat. Dan kita tidak dengar pujiannya. Sampai di sini jelas? Ini kok jadi pengong semua kenapa? Hah? Peng oh, baru 45 menit saya bicara kok. Betul. Baru 45 menit atau 40 menit kira-kira. La -kira. haula wala quwata illa billah. Ini 40 menit sudah terasa belum? Gerasa sumuk ya hawanya ya. ya. Karena di sana biasanya rodok tinggi jadi besar anginnya banyak. Ini di sini anginnya kurang banyak. Sementara kita ngajinya di sini dulu. Bagian Sono lagi saya kejar kan biar biar bisa cepat. insya Allah naik tiang-tiangnya, kemudian biar cepat atapnya di, dicor. Penginnya seperti itu. Ini teman-teman malam ini kerja bakti, kerja bakti ngecor tiang-tiang yang harus di, dicor. Maka kita ngalah ngajinya kesini. Sebagian Marsa, alhamdulillah di sini nggak kehujanan. Ya, Bu. Iya. Oh, ya. <laughs> Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Karena itu guru itu harus meniru sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Yang namanya guru itu harus meniru sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Tirulah sifatnya Allah. Tirulah asmanya Allah. Suruh tiru kalau Allah itu maha memelihara alam semesta, maka guru harus pandai memelihara murid-muridnya. Karena itu guru disebut murabbi. Disebut murabbi. Yang mendidik, yang memelihara. Bukan cuma didik. Murabbi itu tarbiah, itu pendidikan yang dengan pengawasan ketat terus-menerus, sampai sukses, tidak ada batasnya. Murabbi, tarbiah. Jadi tarbiyah murabbi dari kata-kata rob Yang memelihara Laula murabbi ma'aruf tu robbi Seandainya tidak ada guru yang mendidik aku Tentu aku tidak akan pernah mengenal Allah yang maha memelihara diriku Sifat-sifat guru gitu Harus bisa memelihara murid-muridnya Nah seberapa jauh guru itu memelihara murid-muridnya? Seberapa jauh? Pernah ada seorang ulama ngomong sama muridnya? Karena dilihat muridnya ini kalau malam ibadahnya luar, biasa Ulama tadi ngomong, wahai muridku, kamu kalau malam udah gak usah banyak-banyak sholat tahajud tahajud, Tapi gak usah banyak-banyak, banyak saja belajar ilmu Belajar tafsir, belajar hadir, perbanyak Urusan ibadah biar nanti aku yang ngurusin Ibadahku sudah tak perbanyak, nanti di akhirat akan kubagi buat kamu juga saya mau nanya, punya guru yang seperti ini enak atau enggak enak? Enak. Lah guru tuh seperti itu. Itu baru namanya gu, guru. Jadi kalau judulnya, judulnya loh ya. Ganjaran saja dia siapkan untuk muridnya. Semasa hidup amal sebanyak mungkin siap-siap nanti di akhirat untuk didung sama muridnya. Kira-kira kalau yang sifatnya duniawi bakal disimpan atau didung? Didung. Jadi kalau guru nyimpen, nyimpen dunianya, lah itu ciri-ciri guru palsu. Paham? Ya? Guru kok menyimpan dunianya untuk dirinya sendiri, Tidak didumkan kepada murid-muridnya, Tidak dibagikan kepada murid-muridnya, Itu guru pal palsu. Guru yang betul, Dia akan cari dunia sebanyak mungkin misalnya, Dan dia akan bagikan semaksimal mungkin kepada murid-muridnya. Kalau dia memang kah? cari. Dan guru yang terbaik meneladani Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu meneladani Allah secara utuh. Diteladani betul dengan kapasitasnya sebagai manusia. Maka dikatakan Allah bil mukminina raufur ra rahim. Bil mukminina raufur Terhadap orang-orang beriman sangat penyayang dan sangat pengasih. Kalau Allah punya sifat maha pengasih, maha penyayang Rasul punya sifat sangat penyayang dan sangat pengasih. Sama sifatnya, tapi beda kualitasnya. Satu sebagai makhluk, yang satu sebagai pencipt, pencipta. Tentu enggak bisa disamakan, kan seperti itu. Tapi Rasul sangat penyayang dan Rasul sangat pengasih. Rasulullah mencontoh Allah swt. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasul mengurusi sahabat sahabatnya, kita akan tertegun. Bagaimana Rasul mengurusi umatnya, kita akan tertegun. Makanya sampai Rasul mengatakan Hidupku baik untuk kalian Wafatku juga baik untuk kalian semua Rasul karena Melihara umatnya sampai hari kiamat Siapa yang udah syahadatain Itu jadi muridnya Rasulullah SAW. Dengan kapasitasnya masing masing Sama Rasul dipelihara Dijaga, diawasi Makanya kalau Ada umatnya berbuat dosa Maka Rasul katakan Amal umatku disodorkan padaku kalau kulihat kalian berbuat baik, Aku bersyukur, Aku akan puji Allah Ta'ala, Tapi kalau kulihat kalian berbuat dosa, Aku akan mintakan ampun, Bagi kalian kepada Allah SWT. Coba, Kanjeng Nabi SAW, Memelihara umatnya sampai seperti itu, Dimintakan ampun terus, Umatnya dimintakan am, ampun, Kemudian kita diberi amalan-amalan, Yang mudah mendatangkan am, ampunan, Diberi, ibadah-ibadah yang mudah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan rasul telah menyatakan pada kita semua nanti di hari kiamat orang-orang akan mendatangi Nabi Adam, datangi Nabi Nuh, datangi Nabi Ibrahim, ya kan? Semua minta syafa syafaat. Semua nabi menolak, tidak ada yang berani. Terus mereka semua mendatangi saya, aku pun mintakan syafaat untuk semuanya. Kan begitu rasul menyampaikan. Itu karena sayangnya Rasul kepada kita semua. Rahasia Padang Mahsyar dibuka. Coba bayangkan. Ini kan rahasia Padang Mahsyar. Dibuka untuk kita semua. Nah manfaatnya apa? Kita dikasih tahu jauh hari, sok ben ojo melu ngantri. Marang uang akeh. Nanti di hari kiamat di Padang Mahsyar semua orang ngantri. Ngadep Nabi Adam. Kamu gak usah ikut-ikut. Orang-orang ngantri, ngadep Nabi Noh, Kita ngantri satu kota, jalan bareng, itu capek atau enggak capek? Satu kota loh ya. Uyel-uyelan jalan bareng, ngadep seorang pimpinan. Itu kira-kira capek atau enggak capek? Capek. Nah ini kalau seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jalan bareng, ngadep Nabi Adam. Kira-kira capek atau enggak capek? Uyel-uyelan luar, biasa capek. Saking sayangnya Rasul kepada umatnya dikasih tahu semua. Nanti semua ngadep Nabi Adam loh. Nanti semua ngadep Nabi Noah. Terus dikasih tahu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya semua akan ngadep kepada aku. Kan begitu. Artinya Rasul pengen ngasih tahu. ya udah kamu gak usah ikut ngadep Nabi Adam. Gak usah ikut ngadep Nabi Noah. Cari aja aku. Nanti toh semua akan ngadep sama aku. Ini enak atau gak enak dikasih Rasul seperti ini. Bocoran loh ini. Ya, seperti cuma kok. Ibaratnya itu birokrasi. Orang... Mau daftarkan suatu daftar ke sana oh ditolak sana tolak kita udah tahu oh nanti pintunya di sini ya udah kita ngantri di sini aja tidak usah ngantri di sana udah dikasih tahu seperti itu kan senangnya luar luar biasa karena sayangnya rasul memelihara umatnya sampai rasul seperti itu ya sampai seperti seperti dikasih tahu dulu dan diizinkan oleh allah subhanahu wataala karena kalau nggak diizinkan tidak mungkin disampaikan oleh nabi muhammad saw Nah setelah kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara seperti itu, seharusnya kita nyantai atau takut. Misal kita punya kenal kenalan seseorang yang punya kekuatan, bisa mengendalikan satu Indonesia Raya. Atau orang yang bisa mengendalikan satu Asia. Satu orang punya kekuatan Bisa mengendalikan satu Asia Terus kita punya Salah kepada orang tadi Kira-kira kita tenang atau takut Takut Jangankan satu Asia Di kampung ada satu preman Gitu aja Yang rodok sangar oh, Kita kok punya salah sama preman tadi Kira-kira kalau lewat deg-degan atau nyantai Jujur normalnya Manusia ini Ya oh, preman top ini top anak buahnya banyak sekali kita punya salah dengan preman tadi kira wong oh kita punya salah loh ya bukan enggak salah kita punya punya salah takut atau enggak takut normalnya orang tak takut jadi enggak tenang dia tidur enggak tenang betul kan jalan enggak tenang di mana-mana enggak enggak tenang baru berurusan dengan seorang pre preman lah terus berurusan dengan Allah yang maha mengatur alam semesta kita ini punya salah banyak, kok tenangnya luar biasa ya? Berarti kita ini normal atau agak begini kira-kira? Betul atau salah saya ngomong begini? Betul. Lekuk jangan masih masih. Ini kaboton rimanya atau tersadarkan se seketika terus jadi oh ya gitu ya? Kita ini berhadapan dengan Allah, tapi kita ini kok santainya luar? Biasa. Santai. Turu ya penak. Makan es krim, makan bakso ya. Nyantai. Lab-lab-lab. Bismillah ya lali. Habis itu Alhamdulillah ya terlupakan. ya, Tidak mengucap Alhamdulillah. Setelah itu gelegeannya mantap. Ya, nyantainya luar? Biasa. Kira-kira ini kita manusia ini termasuk manusia yang lupa atau lalepol. Lalepol. Nah, Orang-orang yang soleh beda dengan kita. Nah kalau kita lalepol jadi gak kerosoh apa-apa. Tahu Allah begitu ya serah kerosoh. Tahu Allah maha kuasa ya gak kerasa. Tahu Allah maha hebat ya gak kerasa. Tahu Allah bisa bisa nari air ini seketika dibuat langit itu bocor entek itu oksigen, entek air seketika, entek, gak isah bekan, tahu Allah mampu seperti itu, tapi kita ya nyantai-nyantai saja coba kalau ada negara asing ngancam kita kalau tidak, nurut, akan saya kirimkan sekian ton nuklir ke kampung kamu, kampung loh saya kirimkan sekian ton nuklir, kira-kira warga kampung bisa tidur gak itu Ayo ngungsi, ngungsi kemana? Ngungsi ke Yanton, ya? Ngungsi kemana? Tak bisa ngungsi kan? Takut ini. Kita harus upayakan damai dengan negara itu. Jangan sampai kita berperang. Banyak korban jiwa nanti. Hancur negara kita dan lain seba sebagainya. Usahakan dah damai. Ini diancam sama Allah yang macam-macam. Awas, aku seksa kamu. Nyantai. <laughs> ketawa, ngakak. Saya mau nanya. Ini berarti? Ini kan kita tau, betul tau Nah kita ini kira-kira Buat ketuan malaikat, tidak itu ya Makanya malaikat itu sampai di langit Sayangnya sama manusia Lali-lali seperti kita Malaikatnya itu rombongan Ya Allah tolong ampuni dia, Ya Allah kusti sepura Ya Allah tolong maafkan dia Ya Allah tolong maafkan dia, jangan sampai Allah langsung Nurunkan azabnya, malaikat yang ngewangi kita semua bejo kita ini Diewangi malaikat Ya di langit ada malaikat yang istighfar untuk manusia Yang beriman pada Allah subhanahu wa tolong ampuni dia ya Allah tolong ampuni dia ya Allah ampuni dia maafkan dia ya Allah sayangi dia ya Allah sayangi dia ya Allah untung ada malaikat ya untung ada malaikat tapi ini kita lali lupa enggak keroso bukan lali bukan lali bukan lupa apa itu mendem mabuk kelas berat kita ini ya mabuk kelas berat beda dengan orang-orang so Soleh baca ayat ini orang soleh dredeg Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ingat, kekuasaannya Allah, kebesaran Allah Takutnya muncul Ya Allah, gimana ini saya ngadep Allah yang seperti ini? Gimana? Takut seketika terhenti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu sama rasa takutnya muncul Syukur, tapi takutnya muncul Ini kalau saya tidak catat yang syukur gimana ini? Alladzan kan samla insyakartum lazidanakum la in kafartum inna azabi la jadid. Kalau tiba-tiba Allah nolak, ah, kamu ngucap alhamdulillah palsu alhamdulillahmu. Kira-kira bagaimana? Ini? Allah marah kepada saya ini. Sedangkan yang marah ini zat yang maha menguasai, Melihara alam semesta. Gimana kondisi saya? Takut. Makanya dilanjutkan ayat berikutnya, diulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kan begitu. Dikasih tombolnya, tenang-tenang tenang, tenang. Allah yang maha mengatur alam semesta ini, Ar-Rahmanir Rahim. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Ya, yes, tenang no pikirmu Ya, tenang no pikiranmu. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah itu kurang luih kok. Enggak terlampau begitu-begitu enggak. Walaupun dia begitu, Keras seksanya Tapi Allah itu kalau sama kita Masya Allah Sayangnya Paul pada umatnya Nabi Muhammad S.A.W mosok bar maksiat kita ucapkan Astaghfirullah Nyesel dikit gitu enggak usah banyak-banyak nyeselnya Rahmatnya Allah mulai turun Ditahan amarahnya Allah S.W.T Ditahan amarahnya ya, ya. ar rahmanir Rahim, Allah maha sayang loh Allah maha pengasih sama kamu Jadi orang salah jadi adem lagi hatinya Alhamdulillah Allah sayang sama saya Allah sayang sama saya lah Kalau kita belas maca bismillahirrahmanirrahim yang enggak kerasa apa-apa alhamdulillahirabbil yang enggak kerasa apa-apa dibalani arrahmani yang enggak kerasa apa-apa betul toh betul bahkan tadi lali aku semoce al-fatihah pun urung ya sudah so, baca al-fatihah atau belum bahkan lupa saya tadi sudah baca al-fatihah oh, jemaah salatnya setelah imam baca al-fatihah kan mampu baca al-fatihah bahkan kita lupa tadi saya sudah baca al-fatihah belum ya dibalari lagi al-fatihahnya ini yang saya sampaikan bisa dipahami atau nggak bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu dari sekian urean saya sejak awal tadi sampai sampai yang barusan ini, kalau begitu, kalau begitu, Allah ini kalau disebut baik itu kebaikannya kira-kira seperti apa? Hanya ada satu kata, pol. Gitu kan? Pol. Kebaikannya pol. Terus kita mau mau mau apa? gitu, Kalau udah tahu Allahnya begitu, kitanya mau apa? Ujung-ujungnya ngapain lagi? Jawes, suhun gusti. Udah, cuman bilang terima. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah. Makanya suratul fatihah itu dikasih nama suratul hamd Surat syukur Surat hamad surat pu Pujian Al-Fatihah itu suratul ulhamad surat pu Pujian, jadi hidup ini Sebetulnya intinya yang mujilah Gusti Allah Dia itu tak syukur Lah kok kita tiap hari hidup Isinya kok kufur, kan yanaudhu Bila, oh disuruh hidup Itu syukur, tambah hidup kita enggak mau syukur, gersulah Terus Gersulah itu keluh kesah, keluh Kesah, kesah, keluh, keluh, betul? Dari sekian banyak nikmat, satu yang enggak enak, yang enggak enak dipikir terus, yang enggak enak diulang-ulang terus, yang enggak enak di, dirasakan terus, sudah begitu kita jadi tidak enak dan Allah marahnya luar biasa. Kenapa tu kamu ini? Saya kasih nikmat banyak macam-macam kok. Cuma satu yang enggak enak kamu rasa-rasakan terus rasa-rasakan, kamu lupakan nikmatku yang banyak itu sehingga satu ini lebih kamu rasakan yang banyak tidak kamu rasakan. Diingatkan sama Allah amma bi ni'amati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu, ayo sebutkan. Sebutkan tuh nikmat Tuhanmu, sebutkan. Allah perintahkan loh sampai-sampai. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan sudah dengar seperti ini Saya sudah bisa ngomong seperti ini Kita bisa belajar seperti ini Seharusnya dalam hidup ini kita berusaha Tidak mengeluh atau berusaha produksi Keluh kesah Yang rodok pantas Ngeluh itu orang sakit, makanya di syariat kan Diizinkan orang sakit ngeluh, tapi sama dokter Dok, kepala saya kok pusing ya dok ya. Kenapa? Boleh sama dokter Atau sama orang Yang disayang Ayah Kepala saya ini pusing, ngasih informasi. Tapi kalau begini, pusing saya. Saya pusing, pusing, pusing. Eh dari kemarin pusing, tidak hilang-hilang. Pusing, setiap ketemu orang, pusing kepala saya. Pusing, ketemu orang, pusing. Ini namanya bukan mengeluhkan yang diizinkan. Tapi ini namanya apa ini? Berkeluh, kesah, berkepanjangan, dan berlebih-lebihan. Yang begini yang buat Allah marah. Yang buat Allah mur, murka. Nah selama ini kita jujur saja Kalau kesah ini sering atau jarang? Sering Tiap hari dilakukan atau tidak dilakukan? Dalam bentuk yang beda-beda, betul ya? Dilakukan Berarti kita membuat Allah senang atau marah? Marah Terus kalau hidup kita semakin gak enak berarti betul atau salah? Betul Ya betul kalau hidupnya semakin tidak eh tidak enak. Ada ibu-ibu SMS sama saya. Atau bapak-bapak saya enggak tahu karena enggak nyebutkan jenis kelaminnya gitu kan. Masa SMS saya pria Itu enggak ada kan? Mau tanpa nama. Habib minta amalan anak saya itu kalau dikasih tahu kok ngeyel ya. Enggak nurut. Minta amalan biar anak saya nurut. Semalam dah saya sampaikan juga di Karanganyar. Amalannya gampang pak gitu Atau bu gitu. Saya sebutkan Silahkan Luangkan waktu untuk anaknya Main dengan Anaknya dan sayangi Anaknya selesai Artinya apa Saya ajak mensyukuri anak dulu Punya anak itu disyukuri Bukan punya anak dimarahi Disyukuri Diajak main, diajak guyon, diajak ngobrol, diajak belajar. Disukuri, itu namanya disyukuri. Bukan punya anak, dididik Kamu tidak nurut ya sama bapaknya. ya. mau. Ini anaknya batin, ini bapakku atau musuhku ya. Kan begitu ya. Makanya anaknya ngomong, hm, kamu musuhku, aku tidak mau nurut sama kamu. Kamu bukan orang tuaku, kamu musuh, musuhku. Itu yang ada dalam bena anak. Lain kalau orang tuanya ngajak main, diajak main, diajak guyon, diajak macam-macam gitu kan. Ketika dikasih tahu, ya mungkin anak namanya anak kan ya, bandel ada, tapi kan gak bandel pol. Setelah itu juga akan nu, nurut karena dia tahu. ini orang tua saya lagi gak main-main, ini lagi serius, oh saya harus nu, nurut sekarang. Dia akan tahu, akan tau. Nah, itu termasuk bagian dari tadi itu loh, Allah punya nikmat disyukuri, jangan dikeluh kesahai terus. Sebetulnya kalau kita kalau kesakan tuh nikmatnya Allah loh. Coba sebutkan hal-hal yang sering dikeluhi Coba coba dari depan apa kira-kira? Contoh-contoh. Manusia ini sering mengeluhkan apa? Rezeki, susah rezeki. Apalagi? Sakit. Ya, sakit, sakit panas atau sakit yang lain lagi. Apalagi? Pekerjaan bagian dari rezeki tadi susah. Apalagi? Hah? Capek ya boleh, capek. Capek cari duit, boleh. Apalagi? Hah? Kena musibah. Ya, ini ini global kata adik kita nih. Kena musibah, bagus, musibah. Apalagi? Belum ada judulnya. Heeh. <tuh> Begakan? Ya. Apalagi? Kok dlalah nikah istrinya enggak cantik? Ya itu bukan bukan delah. Memang waktu milih matanya agak gimana gitu. Oh milih-milih dewe kok baru itu nyusul gitu kan? Ya saya milih soalnya kan jawamu gitu kan? Atau kok ketemu yang nggak ganteng itu? Ini ternyata setelah setelah jadi 5 tahun kemudian nggak ganteng itu salahmu dewe gitu. Sepuruan yang kata. Bukan begitu maksud saya. Ini sekedar humor ya. Udah saya saya kasih contoh satu satu belum dapat judul dua dapat suami dapat istri kok enggak pas. Enggak pas bagaimana? Tidak enggak menyenangkan hati gitu kan. Enggak menyenangkan ha? hati. Tiga, pekerjaan susah. Cari duit su. susah. Empat, duit banyak, duit banyak, banyak. Tapi hidup enggak enak. Dimusuhi orang banyak misalnya. Difitnah, dicaci, dimaki dan lain seba? sebagainya. Enam, sakit-sakitan. Betul kan? Sakit, sakitan. Tujuh, musibah ini luas ini musibah. Ya, termasuk tadi itu. Sakit-sakitan, enggak punya duit. Ya, ketabrak. Ya, tiba-tiba dia jalan, kita ketabrak. Ya, kepreset, ya, terpleset dan lain sebagainya. Sambil satu contoh dulu. Ini katanya bab dari judul dulu enak ya. Kok ternyata susah judul. Ngeluh dia, "Kenapa saya susah judul? Kenapa saya susah judul? Kenapa saya susah Judul. Padahal dia lagi dikasih nekad sama Allah Subhanahu Wataala. Nekadnya apa? Kamu dibuat belum menikah dulu. Dibuat belum menikah dulu. Agar kamu tidak terikat pada hubungan yang membuat gerak kamu tidak begitu bebas. Saat itulah biar kamu sebebas-bebasnya. Carilah ilmu. Sebebas-bebasnya kamu. Carilah reze, rezeki. Sebebas-bebasnya kamu. Nekadkan hidup ini dengan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu. Buat Taala. Cuma sayang yang dipikir juduku keurung teko yo, juduku keurung teko. Yang dipikir itu saja sehingga dia tidak sempat cari ilmu, tidak sempat menikmati masalah lajang, tidak sempat cari duit sebanyak banyaknya. Akhirnya duit tak punya, ilmu tak dapat, Jodoh semakin jauh. jauh salahmu dewi. Betul kan? Coba kalau dia jodoh susah. Fokus cari ilmu. Minimal jadi apa? Ustadz. Ustadz pergi pesantren. Masya Allah banyak itu santriwati yang mau menikah dengan Ustadz. Betul santriwati? Oh no, betul. <laughs> ya kan begitu. Coba kalau yang ke pesantren ini kok orang enggak punya ilmu? Ya tolong santriwatinya satu buat saya. Ya ini yo mikir. Coba baca al-fatihah. Nanti dulu nak. Dan begitu, atau dia fokus cari duit, fokus kerja, dia fokus kerja, duit banyak Masya Allah, duit banyak, itu mudah cari yang namanya Al-Judhu mudah kan wah, oh, lihatlah, masuk satu kampung, wanita cantik mana yang ada cantik, soh lihat, sana datangin orang tuanya, bawa kentas satu koper pak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> iya, anakmu Hmm, ini bahasa vulgarnya begitu, tapi ya bukan begini caranya kira-kira dapat atau enggak dapat? Dapat halalan thayyiban shalihah hal lagi kan begitu. Dapat. Tapi onda yang dipikir cuman jodoh. Aku orang itu jodoh. Yang dimana mana-mana dia omongkan jodah, jodoh, jodah, jodoh, jodah, jodoh. Tapi tidak mau fokus pada hal-hal lain yang Allah berikan sama dia sebagai kene matan. Itu sudah lagi dikasih nikmat. Beb, jodoh udah dapat, udah nikah. Tapi kok setelah menikah 3 bulan, 4 bulan kelihatan aslinya. Oh, dulu berarti palsu? Iya. Makanya hati-hati sama barang imitasi. Hati-hati. Diuji dulu. Jangan jangan gak diuji kan. Diuji du, dulu. Hati-hati sama imitasi. Ternyata palsu, babe. Palsu gimana? Orangnya itu ternyata egois. Iya. Maunya menang Zen? sendiri. Ya betul menang sendiri. Masa mau kalah? Mau kalah itu orang gak benar. Orang harus mau mau Menang, tapi harusnya juga mau ngalah Bukan mau kalah, mau ngalah, ngalah Menang kan bagus, kalau kalah kan kurang Judul kok kalah kan gak abik ya Harus menang gitu Orangnya itu gak perhatian dan lain sebagainya Alhamdulillah Kamu punya pasangan yang model begitu Alhamdulillah, kok bisa Alhamdulillah Boleh saya nanya, boleh Tadi pagi punya dosa gak? Punya Siang punya Sore punya Barusan ada, kenapa? Nonton sinetron, oh iya Kok bisa dosa? Lah itu ekelannya pada buka-buka begitu. Saya juga nonton. Oh sadar, sadar. Suka? Oh iya senang. Dosa tidak? Dosa. Oh dosa. Malam kamu bangun tahajud? Tidak. Enggak. Hari ini istighfar berapa kali? Habis sholat saja. Kebetulan kau berjamaah. Imam yang ajak. Astaghfirullahaladzim. Al Alladhi la ilaha illa wa la'ayil qiyum wa atubu'la. Tiga kali. Tadi istighfar tiga kali. Satu hari cuma tiga kali. Iya. Saya mau nanya, kintan kintan jenengan dibusuk ke jeblos ke jegerukkan rokok, pantas bawatan, pantas yai, Pantes, yai. La Allah sayang sama jenengan, dikasih istri atau dikasih suami, kok orang jeneng ke ah, ati jenengan sabar ngadapinya, tanpa istighfar. duso ente. Jadi alhamdulillah Napa? po naudzubillah. Eh yes ngono yes, alhamdulillah. Oh sah aku nyet kakin tu. So, so, Alhamdulillah ya, ya Alhamdulillah ilah ya, makan ni. Coba bojomu nurutan, bujumu nurutan, nurut. Apik solihah, awak mu solat ranggenah, dzikir tidak genah, solat tak bagus, istiqfar tak pernah, maksiat jalan terus. Ya Allah gergeten, istrinya baiknya begitu kok, suaminya jeleknya seperti itu. Betul kan? Nah, tapi kalau kalau suaminya jeleknya seperti itu kok istrinya jeleknya juga seperti itu kan klop. <tuk> klop apa? Ya, sing lanang salat ya sakarepe Betul ya? Istighfar enggak pernah, istrinya ngomel-ngomel Ngomel-ngomel opas klop, klop. Ya. Ini bagiannya istrinya ngomel-ngomel ngurangi dosane swa suami. Kalau suaminya ngomel-ngomel ngurangi dosane is istri. Syarat ketentuan berlaku, sabar. Ya terus syukur alhamdulillah mana sekarang yang yang itu jadi jadi bencana mana? Ada-ada tuh. Jadi yang kita anggap bencana itu sebetulnya nikmatnya Allah. Anahu wataala. Semuanya nggak kata. Nanya nanya. Ini ini handphone saya harga lumayan. Acer ya tiga kartu. Ini kartunya ti? Tiga. Karena saya malas bawa handphone banyak banyak. Ini kartunya tiga. Harga sekitar berkisar 2 juta setengah sampai 3 juta. Barunya. Ya kalau second itu tergantung yang mau beli. Kadang dijual 1 juta yang gak ada yang mau. Kadang kan begitu tuh. Ya kok tau pengalaman jual handphone. <laughs> Loh, kok pengalaman? lah kadang mau beli semen gak ada duit gitu kan. Handphone dijual. Ini. Nah itu itu juragan handphone-nya tuh kalau gak bertanya. Pernah mas teguh biar saksi hidup. Pernah saya nawarin jenengan handphone? Pernah. Pernah beli handphone saya? Pernah, tapi kalau beliau yang beli harganya tinggi T Karena tahu untuk beli semen <laughs> Kalau yang lain kan gak ngerti Jadi ini handphone Sekitar 2 juta sehingga sampai 3 juta Handphone ya, bagus atau gak bagus ini? Ya rata-rata bagus kan ya Bagus Saya beli apa namanya e, duren, Beli durian, saya keluarkan isinya Terus handphone ini Tak masukkan di dalam durian tadi Tak tali rafia. Terus saya ketemu jenengan, saya bilang Nih, tak kasihi ya, kamu tak kasih hadiah ini ya Itu yang namanya durian Saya lemparkan persis Di geger, punggung jenengan Waduh, kurang ajar Habib ini Ustadz kurang ajar Lempar saya pakai durian Marah mah, marah Kenapa? Kesusu-nesu Betul kan? Lampok dibuka sih Ternyata dalamnya ada Handphone, terus ngomong apa? Jenengnya Yoloro, tapi makasih, <tan. Sanyeoloro> makasih, makasih, tan. makasih banyak. Itu kalau isinya handphone harga dua juta setengah. Nah, kalau isinya ake harga satu, <Sanyeoloro> satu harganya itu seratus juta. Jenengan mutabapah. Oh terima kasih ya, Fe. Terima kasih. Wah oh, nangis nangis. Betul kan? Iya. Makanya jangan lihat bungkusnya, Lihatlah isi. Isinya adalah kita nih. Saya yang ditolak bungkus itu. Oh, Wo, banyak orang kapusan makanya bungkus saya ape? Ia tiada kodong. Banyak kan kapusan begitu? Kasih hadiah ini. Wah, masya Allah bungkusnya luar biasa. Dibuka ternyata ada ada bungkusnya lah. Lagi buka ada bungkusnya lagi. Dalamnya ternyata uang seribu rupiah rasa no. Karena ketipu dengan bungkus. Nah ini bungkusnya jelek. Tapi dalamnya ada isi yang luar Biasa. saleh. Muhibah itu bungkus jelek gitu loh bungkusnya elek, tapi di dalamnya ada sesuatu yang luar, biasa, makanya Allah tuh gak pernah ngasih kita yang elek tuh gak pernah, elek itu kan pikiran kita sendiri, Allah ngasihnya ape, ape, ape, ape, ape, ape, ape, ape, ape, ape, ape, ada yang elek buat Allah, Allah gak senang sama yang elek, in Allah jamil yuhibbul jamal, Allah ma'indah, Allah suka gain, ke keindahan, nah, elek kan tergantung kita, lukisan, abstrak, cuman itu, apa namanya, warna dicorat-coratkan, kita senang ya. berapa nih? ya, Telur. Muah, poki lukisan orang corat-corat orang yang Tolong dibelis satu ribu. Muah, wow, saya muah wow bayar aku. Seribu saya enggak mau bayar. Eh, datang satu orang. Luar biasa. Siapa lukisnya ini? Pak Siswanto. Minta berapa pak? Berapa ya, bapak Berani berapa? Ia ya, kalau boleh 100 juta. Oh, enggak boleh. 300 saya lepas. 250, lima ya, puluh? silahkan. Gitu. Ya. Saya Se mau sewo. Yang bilang sewo, orang gelap kaget. 250 juta. Gila dia. Iki lukisan apa? Soalnya orang ngerti. Soalnya enggak? Enggak ngerti. Ternyata ini lukisan abstrak buat yang tahu luar. Biasa. Nah sama musibah itu bungkusnya enggak enak. Bungkusnya L.I. Tapi buat yang ngerti, terima kasih. Ya Allah. Alhamdulillah. Makanya Nabi Ayub AS sampai-sampai dari lukanya tuh kata sebuah riwayat muncul ulat belatong tuh muncul dari lukanya belatongnya jatuh diambil dibaleke meneh ojo lungo ojo lungo jangan pergi tiap kamu di sini jangan pergi karena kalau pergi kurangi ganjaran ojo nganti melungo iki kene iki kalau kamu begini saya semakin naik makomnya. jangan pergi ayo balik balik balik dibaleakan coba kalau kita kira-kira bagaimana Karena tidak ta enggak tahu saya tahu jadi tak ada yang tak enak, semua itu eh, enak. Makanya Allah bilang syukuroh, syukuroh, syukuroh. Kita protes, lah apa yang mau disyukuri toyyai? Ini kan kurang ajar tu kalimat begini. Ada tak yang ngomong begitu? Ada kan? Saya tak syukuri ki hovol, aku syukuri perkosol. Saya ini hidup susah, sudah miskin, bodoh, duit tak punya, dicaci maki orang, dikucilkan. Saya mau, mau syukur dari mananya? Ini orang sudah kufur pol. Paul. Ini kufur yang luar biasa. Saya kasih contoh yang lain. Tadi urusan istri suami sudah, ya kan? Judo juga su, sudah. Sekarang misal dikasih ee, penyakit. Nauzubillah medali kian. Semoga ya. kita tidak. Ada orang dikasih penyakit, tidak bisa berbicara. Itu nekmat atau? atau musibah, musibah. Nah ini saya mulai saya mulai ngomong nikmat ini muncul satu nikmat. tapi ngomongnya jangan keras-keras di depannya orang nggak bisa ngomong. awakmu bisu kan nikmat Alhamdulillah, syukurono. waw, pelak kita kok gitu. jangan, jangan begitu. itu yang boleh ngomong kiai ustad kalau ada orang ngeluh baru ngomong, gitu kan? kalau enggak ya jangan ngomong begitu. ya suatu hal yang tabu untuk diomongkan di hadapan orang yang lagi kena musibah. Musibah. Mangkal ada orang kena musibah, kan kita suruh baca doa. Alhamdulillahi, apa namimabdalah? Ada orang kena musibah, Allah suruh kita baca doa. Alhamdulillahiladhi afani mimabdalah. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang diberikan kepadanya. Jadi tabrakan. Buar. Alhamdulillahiladhi afani mimabdalah. Tapi alon-alon, pelan-pelan bacanya. Cukup di diri sendiri. Jangan ada orang gelosor di depan kita. Alhamdulillah gitu. Wah, oh langsung bangun jak gelut. <laughs> orang hajer, terus dos, "Lu saya ini mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi." Betul ajaran Kanjeng Nabi, tapi bukan di depan orangnya bengak-bengok. Itu namanya ngece, nenyek, ya kan ya? Bukan begitu. Ya. <laughs> nah, tadi itu. Misal ada orang nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomongnya dia ini kan otomatis produk dosa, produk dosa. Ngerasani berkurang atau enggak ada? Hampir enggak ada toh? Hampir tidak ada. Dosa ngomong kotor ada enggak? Enggak ada. Padahal mayoritas dosa itu dari mana? Lisan kita ini. Betul kan? Berarti seharusnya dia terima kasih atau enggak terima kasih? Sudah dibantu Allah untuk tidak produksi dosa dengan alat berbuat dosanya disingkirkan sama Allah. Kan begitu. Mestinya terima kasih. Bahkan yang kedua kali, enggak patek fasih, enggak jadi masalah. Karena kefasihannya enggak bisa didengar. Jadi sholat itu cukup, ya sudah, diajari sebisanya kan begitu ya. Ketika baca enggak apa-apa, enggak -apa, fasih, ya wis. Maafu, tambah lah. Kita yang lidahnya ini lancar, kalau enggak belajar baca al-fatehah beneran, keliru al-fatehahnya, sholatnya tidak sah. Jadi pilih mana? Bisul atau bisa ngomong? Ya yes, pokoknya yang dikasih Allah itu disyukuri. Disyukuri. Ini nikmat semua itu nek. Nikmat. Allah tuh sayang kok sama kita. Sayangnya luar biasa. Lah kitanya ini loh yang tidak tahu sayangnya Allah Subhanahu wa Alhamdulillah. Waktu tepat 10.01 jam 10 lewat 1 menit. Ya kan? Betul ya. Apa? Jam 10 lewat 1 menit. Saatnya majlis di Pending sampai sini Dilanjutkan Jumat yang akan Datang, setuju? Ya Pengumuman dari saya, itu masing-masing sudah dapat Selebaran itu ya, hadirilah Sudah? Nah tolong itu disebaruaskan Ke keluarga masing, masing Dan teman masing-masing Kalau ke Solo hari Minggu 15 Maret Sekalian bawa duit yang banyak, sangu yang banyak Dan jangan pulang Karena nanti malam di Lapangan Kota Barat ada Tabrak Akbar bersama Habib saya juga, ya kan? Jadi bisa sekali jalan ke Solo yang dari jauh, ya nanti jalan-jalan kemana dulu, terus sore mau numpang mandi di Raweh boleh, numpang mandi, numpang gelosor, numpang tidur, boleh silahkan ya. Malamnya ngaji sama Habib, Habib saya itu kan bisa dua langkah ter terlampaui dalam satu satu satu langkah dua puluh ter terlampaui. Nah kemudian saya pengin. Untuk yang kali ini saya rodok meksol jenengan semua, rodok meksol. Ya, saya pengen jenengan punya buku yang satu ini sehari bersama Rasul. Karena kalau enggak punya sayang, enggak punya sayang. Harganya 50 ribu rupiah. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 10 hari, ya kan? Jumat ketemu Jumat, jatuhnya hari Ming, minggu. Jadi minggu yang akan datang, bukan minggu besok. Minggu yang akan datang 15 Maret. Di sini kita akan bedah buku itu Dan pentas ini hadro Bukunya harganya Rp50.000 Usahakan jenengan beli Kalau bisa cari orang lain yang mau titip Untuk pertama ini mungkin Persediaan terbatas sekitar Rp3.000 eksemplar Jadi kalau habis hari itu Maka mau beli lagi masih nunggu waktu seming, seminggu Karena proses deh cetak Hasilnya itu nanti Insya Allah langsung akan kita gunakan Untuk persiapan membayar 15 Mei hutangnya Araudoh ar tanah belakang masih tersisa 1,350 1 M 350 juta kan udah kurang dari 1,65 udah kurang 300 juta kurang 1,35 1,35 akan saya bayar insyaallah باذنillah la haula wala quwata illa billah dengan berdagang buku ini keliling Indonesia Raya Ya Waktu saya 2 bulan nah, Saya butuh bantuan jenengan semua Untuk menjualkan Jadi cari kira-kira Ayo mau beli buku bagus gak gitu ya Kalau gak beli rugi Jelas rugi Karena itu ilmu gitu Beli buku itu misalnya ditaruh saja Disimpan jenengan gak baca Kemudian 20 tahun kemudian 50 tahun jenengan 50 tahun kemudian, Anda meninggal dunia Buku ini 100 tahun kemudian ditemu sama orang 100 tahun kemudian ditemu sama sama orang, dibaca sama orang Orangnya gak amalkan 100 tahun kemudian tiba-tiba dikubur dapat kiriman ganjaran Wih, lu Apa ini? Kok gak pernah ada transfer begitu besar? Kok ada transfer besar? Buku yang kamu beli 120 tahun yang lalu Di majlis Ar-Rodoh Hari ini dibaca sama seseorang Diamalkan isinya Allah ngasih pahala buat kamu Karena yang punya buku itu adalah dirimu Enak atau enggak enak? Enak Nah kalau duit belum tentu. Ninggalkan duit itu kadang sama anak cucu dibuat kredit klub. Nauzubillah min zalik. Duit dibuat kredit klub, dapat warisan dari orang tuanya tambah buka karaoke. Di situ ada dem-demannya. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau buku ndak, udah. Ya, buku yang itu man manfaat insyaallah. Buat semua yang sudah membantu Majlis ar apapun bentuknya seperti teman-teman saya sekarang di belakang ini lagi kerja. Kerja bakti itu kan bantuan yang luar, biasa, apapun yang berdoa, ada yang SMS, Habib, saya baru bisa bantu doa. Itu bukan baru bisa, justru itu sangat bisa. Saya butuh doa yang sebanyak, ba. banyaknya. Jangan merasa kalau bantu doa itu seperti nggak bantu, salah. Banyak orang ngasih duit, tapi nggak pakai doa. Kadang ya sombong. Eh, tak pakai duit, tak apa-apa. Tambah kan kong. Tambah nggak, kong. Tapi yang dia dengan hati, ya Rabbi, khusus, itu luar, Biasa apalagi ngasih 1 miliar Terus ya Robi, itu sangat luar Biasa, kan begitu Kalau bukan ke Allah, ke semuanya Ke orang lah, orang lain Artinya ngasih ya, doakan ju, juga Kalau gak bisa Doakan bukan minimal Justru yang nomor 1 itu, eh, kalau gak bisa ngasih materi Bukan doa minimal, doa itu yang paling utama Saya mau nanya Ucapan subhanallah sama uang 1 miliar Besar mana buat anda? <laughs> Jujur itu Satu miliar kan begitu Kalau buat Allah besar subhanallah Maka di hati kita harus doa Saya itu ngati-ngati hati saya Jangan sampai ada orang bilang Habib maaf ya saya baru bisa bantu doa Terus saya kecilkan Allah Walat saya kalau begitu ya Saya akan walat Jaga betul jangan sampai hati saya Setan bisik, oh, jom bisik. Awas bisik ya, Jangan sampai bisik seperti, seperti itu Karena itu bisa merusak hati luar Biasa, jelas ya jenengan yang punya dungo, saatnya dungo tenanan Sekarang ini Yang punya dungo, saatnya dungo Yang kemarin gak usah tenanan gak apa-apa, sekarang tenanan Ya, keluarkan semua do Doanya ini Biar 15 Mei itu sebelum 15 Mei Udah bisa lu lunas Dan bangunannya udah selesai dicor Target saya insyaallah awal April Harus dicor Duitnya dari mana, moh mikir kalau dipikir nanti gara yang memet ya, Jadi saya tidak mau mie, mikir Yang jelas besi untuk semua tiang Sudah saya beri, sudah saya belikan besinya eh, Besinya ya Sudah di, dibelikan Dan insya Allah sampai besok separuh sudah dicor Sampai besok sore Insya Allah separuh sudah dicor Jadi tinggal separuh untuk tiang-tiangnya Saat tiang-tiang berdiri kan tinggal langsung di pasang Atapnya lah Itu yang agak mahal Paling sekitar 300 juta Murah atau mahal? Murah Karena itu bisa jadi atapnya orang ngaji Ilayomil, kiamah Dan juga lantainya orang ngaji Ilayomil, kiamah Jadi murahnya luar biasa Hanya orang yang pelit yang ngomong mahal Pelit pada dirinya sen? Sendiri Maka saya untuk akhirat tidak pernah mengatakan Mahal, saya katakan akhirat itu Murah, luar, biasa Tapi kalau untuk diri kita sendiri Mikiro Mangan sate rong puluh tusuk di pangan diwi. Jangan bilang, oh murah. Paling cuma 50 ribu. Murah. Jangan bilang murah. Larang ini. Soalnya dimakan sen, sendiri. Lain kalau makannya ngajak Mas Teswanto. Nah, ngajak Mas Edwin gitu kan. Makan bareng-bareng. Bareng. Karena jadi akhirat. Ini sate 100 tusuk. Misal begitu ya. Yang makan cuma 5 orang 100 tusuk. Satu orang 20 itu tusuk. Karena niatnya menyenangkan orang banyak kan jadinya ibadah. Ibadah, mahal, murah-murah Ini makan habis 1 juta, murah Boros, tidak Karena untuk A? akhirat Kalau kamu sendiri makan habis 10 ribu Termasuk boros Karena enggak tidak ngajak, ngajak. Kenapa? Soalnya yang lebih murah okay? Kan begitu Artinya prinsip untuk akhirat itu Menyebabkan sesuatu yang mahal Jadimu, murah Prinsip untuk dunia sesuatu yang murah Itu jadi ma mahal Jelas ya nah Itu pola pikir saya dan saya Ngajak teman-teman saya mikirnya gitu Yang mikirnya gitu Usahakan uh, 15 Maret datang ke Rautah Dan siap untuk beli bu buku Saya pengen tahu Nanti yang lihat lihat Tayangan ini atau dengar tayangan ini Dan yang hadir Tolong catat nomor telepon saya Tolong catat nomor telepon saya Dan nomor telepon itu gak saya ganti-ganti Insyaallah 0819 0819 0819 04546 04546 111 0819 04546 111 Jadi satunya tiga kali. Saya ulang ya. 081904546111. Bagi yang berminat pengen beli buku dan datang ya, datang dan pengen beli buku, tolong SMS saya di nomor tadi. Bukan pesan, saya cuma pengen tahu kira-kira jumlahnya berapa ya. Tolong SMS saya dengan satu kalimat saja, satu kata. Beli. Beli, cuman begitu dok. Beli, kirim SMS. ya Beli, terus kirim SMS. Saya mau mau tahu nanti, selama seminggu ini nanti kira-kira berapa orang yang berminat beli. Jangan sampai nanti persidakannya ku kurang. Kurangnya sangat banyak. Karena sayang kalau pas orang datang dari jauh pengen beli, kemudian kok kurangnya sangat banyak. Saya harus lapor pada percetakan, gimana diupayakan biar tersedia sesuai yang dibutuh butuhkan paham ya jadi sms dengan satu kata beli beli kalau nggak beli nggak apa-apa lo ya pokoknya datang insya Allah hari Ahad itu semua yang datang saya sediakan makan minimal untuk 3000 orang jadi selesai pengajian jenengan makan bareng di sini ya makan ba bareng masuk gratis pulang dikasih makan enak atau nggak enak enak cocok toh boros atau gak boros yang enggak udah dibilangin kalau untuk akhirat tidak ada yang boros untuk akhirnya tidak ada yang, bo boros. Akhirnya, ada yang boros ya makan bah, bareng minum saya sediakan air mineral air mie, mineral, gelas tuh air mineral gelas, kalau kurang silakan keran tinggal dibuka PDAM itu <laughs> maksudnya artinya minum itu mudah gitu gak su susah minum jelas semuanya ya Hari Ahad 15 Maret jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Selesai sholat duhur berjamaah di sini bergantian. Ya. Bergantian. Karena kan tempatnya mungkin untuk langsung semua tidak cukup. Jadi bergantian aja sholat berjamaah. Jangan sampai pulang yang rumahnya jauh belum sholat duhur. Nanti duhurnya akhirnya mau asar. Sehingga pengajiannya tidak baro barok. Untuk ibu-ibu usahakan bawa apa namanya mau kena ya eh, bawa mau kena jadi biar bisa sholat berjamaah dengan ibu-ibu misalnya gitu sehingga pulang sudah enak ibadahnya yang pokok sudah selesai -se dan majlis itu jadi semakin barokah lengkap majlis cari ilmu dan sholat berjamaah jelas apalagi ya covernya nanti Covernya kurang lebih seperti ini. Coba Mas Doni atau siapa yang bagian pegang kamera? Ya, covernya ibu-ibu bisa lihat. Masih strong, masih. Di zoom ke sini. Covernya seperti ini, kecil gini ya. Ini bentuknya seperti ini. Minimal kalau jenengan punya buku ini. Punya gambar kubah hijau Nabi di rumah ya, Ini ditonton saja Suatu kenikmatan yang luar Biasa, buat yang ada di rumah Di layar televisi bisa lihat ini Ini masih belum selesai covernya Itu nanti untuk judulnya Di emboss ya Jadi judulnya judulnya itu menjorok ke depan itu Timbul, judulnya timbul Tidak seperti ini Lebih bagus lagi Insya Allah Sudah masis? udah cukup? udah sekarang silakan saya yang di zoom nah terima kasih pengumuman dari saya ada yang nanya gitu kan di Facebook dan lain sebagainya Habib itu kadang ada broadcast eh, keterangan broadcast keterangan siapa ingin ikut andil pembangunan Masjid Ar-Roboh bla bla bla apa betul itu Habib yang broadcast betul saya yang broadcast ya betul saya yang broadcast tapi dengan catatan Karena dia tidak, tidak tidak menutup kemungkinan ada orang yang memanfaatkan gitu kan. Dengan catatan saya cuma ngasih nomor rekening itu atas nama saya, Novel. Jadi kalau ada broadcast broadcast kok nomor rekeningnya bukan nama saya, pasti palsu. Paham ya? Semua broadcast itu atas nama saya, Novel. Dan itu yang terakhir cuma 3 bank, BNI, Bank Syariah Mandiri, dan BCA, ya BCA, Syariah Mandiri dan BNI. Tiga bank itu. Kalau yang lama ada tambah satu Danamon tuh yang lama. Empat. Tapi broadcast yang terakhir itu cuma tiga bank kalau yang mau trans, transfer dan atas nama Noel, bukan lain. Nomor rekeningnya kalau untuk BCA 0152092154. 0152092154. Untuk BNI 0236 040423. 0236 040423. Untuk Syariah Mandiri BSM Bank Syariah Mandiri 7730040077 atau bisa dibaca 7730040077. Kenapa saya sebutkan ini? Biar yang nanya itu jelas gitu ya. Jangan sampai kena Penipuan Jangan sampai kena peni, penipuan Karena banyak orang-orang yang memancing di air ke Keruh seperti itu Memanfaatkan situasi Yang jelas namanya cuma novel Dan rekeningnya cuma tiga itu Atau Danamon, tapi Danamon udah gak saya pakai Jadi cuma di tiga tadi BCA, BNI, sama Bank Syariah Mandiri dengan nomor yang saya sebutkan tadi Dan namanya cuma novel Tidak ada yang lain Jelas ya Jadi jangan sampai kena di tipu. Terima kasih. Semoga manfaat pengumuman. Hadirilah pengajian Akbar. Judulnya saya lupa itu yang di Kota Barat bersama Habib Sech gitu aja ya. Bersolawat Siwak Masal kan pagi. Ya, itu rekor muri. Nah, yang malam. Malam. Jadi malam itu ada tablik Akbar di Manahan di Kota Barat ya. Akbar di Kota Barat Badal Isak. Di Kota Barat Badal Isak bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir as Malam. Nah, usahakan hadir. Ya usahakan dah, datang. Jadi pagi dari sini Bedaguku, kemudian siangnya ke ke sana yang mau nonton replika peninggalan Rasulullah, siang bisa ke sana karena itu replika dari pagi sampai maghrib. Jadi bisa nonton pameran dari sini bisa nonton pameran ke sana. Malamnya bisa ikut pengajian. Makanya sanggunya yang banyak. Karena satu hari tinggal di di Solo. Misalnya. Tapi tenang. Di Raudho dikasih makan siang. Jadi gak usah mikir makan siang. Mikir saja makan malam. Paham kan? Kenapa sampai ngasih makan siang? Karena saya mikir itu mungkin ada yang mau, mau ikut terus majelis kan ke siang. Kalau harus masih mikir makan siangnya di di mana biar tidak terlalu banyak nguarin duit, duitnya buat beli buku saja. Ini akal-akalan berarti ya, BBH. Bercanda bercanda, njenengan pulang biar mesem muto, enggak pulang mumet ngantuk kan bahaya nanti, ya. Kemudian yang kedua, hadirlah pengajian akbar dalam rangka Milad IPNU ke-61 dan IPPNU ke-60 Tahlilan Kubro bersama Habib Novel bin Muhammad Alaidrus besok pada hari Ahad legi 8 Maret Pukul Ba'dal Isyak Ya Ba'dal Isyak Tempat gedung NU Sukodono Sragen Tempat gedung NU Sukodono Sragen Jadi yang berminat warga Sragen Dan sekitarnya bisa merapat ke Sukodono Ini kelihatannya kampungnya Sukadana nih ya Sukodono Eh <gul> <tuh> bukan suka itu, Suko bukan suka ya Sukodono Sragen gedung NU Jam Bakdal Isa. Ditulisnya 19.30 tapi saya lebih suka nyebut Bakdal Isa. Ya, milad Ibnu ke-61 dan IPPNU ke-60 beserta tahlilan kubro. Kemudian semua orang yang SMS, WhatsApp, BBM ngirim pesan di Facebook kepada saya minta doa dalam bentuk apapun, entah doa jodoh, doa untuk yang sudah meninggal, doa untuk yang sakit, doa hajatnya masing-masing. Ya, semoga semuanya khususnya yang sakit di antaranya untuk Ibu Sri Sumarsih ya semoga yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala yang pengen ujian khususnya ananda Aditya Arinda Alghani Alafghani dan semuanya yang sedang ujian masuk ke perguruan tinggi atau ujian apapun ya yang sedang testing sekolahnya termasuk anak saya anak Anda semua yang lagi testing semoga hasilnya barokah ya. semoga hasilnya barokah, manfaat, dunia manfaat akhirah, dan yang punya hajat apapun kabul, hajatnya dunia akhirah, kemudian untuk TKW yang ada di Oman yang tadi SMS, minta doa agar gajinya naik, dari Rp80 menjadi Rp120 mugo-mugo kabul naik gajinya, ma'asihah dan semoga untuk siapapun yang ingin menaikkan ibadah umrah, ingin haji Apul diberi Allah kemampuan haji dan umrah serta semuanya panjang usia fii ta'atillah ma'lutu fil afiyah wa sihhat salamah al hadiniah wa ila nabi sallallahu alfatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahi arrahmani arrahim rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana'budu wa ya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 وَمُطَّلِعَ عَلَى سَرَائِرِي وَنِيَّاتِي اقْضِ جَمِيعَ حَاجَاتِي وَاغْفِرْ ذُنُوبِي وَسَيِّئَاتِي وَتَجَاوَزْ عَنْ خَطِيئَاتِي وَزَلَّاتِي وَتَقَبَّلْ جَمِيعَ حَسَنَاتِي وَسَامِحْنِي فِيمَا مَضَى وَمَا يَأْتِي وَاُكْتُبْنِي فِي دِيوَانِ صَالِحَاتِي وَاِسْرُقْ بِي نَجَاتِي في حياتي ومماتي اللهم اني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك بي هداك والحقني باصفياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اصحبه والسلام الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا ومعه معاف semoga barokah wabillahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh